Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'kfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina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 Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadiy nadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun Ka muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu saudara saudari adik-adik sekalian Para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta Rahimani wa Rahimakumullah Demikian juga para pendengar setia Radio Muslim Jogja Di 14.67 AM Dimanapun anda berada Rahimani wa Rahimakumullah Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kembali kita akan bersama mempelajari atau membaca beberapa hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al Rahimahullahu Ta'ala dalam kitab Riyadu As-Salihin Dan seperti pekan yang lalu Kita masih bersama dengan Bab Ar-Raja Bab tentang bagaimana seorang muslim Senantiasa berharap Berharap ampunan Berharap magfirah. Berharap rahmat kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dengan sifat roja ini tadi Tidak akan ada rasa putus asa Tidak ada putus asa dalam perjalanan hidup kita <tuh> Karena kalau boleh kita ibaratkan Maka perjalanan hidup kita ini adalah sebuah perlombaan ya. Perlombaan Ketika kita sedang Menjalaninya, kemudian Masih Besar harapan untuk mendapatkan Hadiah, tentu kita Akan semangat ya. Tapi kalau sudah Merasa di disqualifikasi ya, Tersingkir dari perlombaan Tentu kita tidak akan lagi semangat Untuk menjalani Perlombaan tersebut Hakadal Hayat Demikianlah kehidupan. Ketika seorang itu sedang berjalan menuju kepada Allah, kemudian dia merasa dan yakin masih banyak ampunan-ampunan yang disediakan oleh Allah bersamaan dengan banyaknya kesalahan yang dia lakukan selama kehidupan dia, maka dia akan tetap terus berharap bertemu dengan Allah mendapatkan ampunan tersebut tidak ada rasa putus asa yang ada adalah harapan dan juga diiringi dengan rasa takut ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ini bab raja ya bab tentang bagaimana seorang muslim berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ampunan mengharapkan rahmat dan bab Raja ini adalah untuk orang-orang yang mau berusaha, bukan hanya sekedar angan-angan yang kosong. Baiklah kita pada pertemuan yang lalu ada kita sudah membahas beberapa hadis, di antaranya adalah hadis ke 418, kemudian juga 419 dan 421. Kemudian kita lewati sekilas hadis 420 yang cukup panjang Kita akan kembali ke hadis 420 dan hadis-hadis yang selanjutnya Insya'allahu ta'ala Berkata al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala Wa anhu Dan juga dari beliau Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Mudah-mudahan Allah meridai beliau. Qal dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar kata Abu Hurairah. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yaqulu bersabda. Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat itu seratus bagian. Fa'am saka endahu tisatan watissein. Allah menahan di sisinya sembilan puluh sembilan bagian. Allah menjadikan seratus rahmat itu menjadi seratus bagian. Yang sembilan puluh sembilan ditahan di sisi Allah subhanahu wa taala. وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِي جُزْأَنْ وَهِدًا Kemudian Allah menurunkan ke muka bumi ini satu bagian dari rahmat tadi. فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْئِي Dari satu bagian itu, insyaAllah, يَتَرَا حَمُلْ خَلَائِقُ Para makhluk saling mengasihi satu sama lain. Hatta tarfa ada batu halviraha an waladihah sampai sampai hewan yang ber ber memiliki hafir, memiliki teracak teracak seperti kuda kambing itu kuda ya kuda yang memiliki apa namanya sepatu yang kuat Hafir. Sampai-sampai hewan yang memiliki kaki yang kuat ya, mengangkat kakinya an waladha dari atas anaknya khosyata antusi bahu karena khawatir menginjaknya. Ini apa namanya dengan rahmat yang satu bagian tadi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk itu saling mengasihi satu sama lain. Sampai makhluk yang tidak berakal sekalipun kebagian rahmat itu tadi. Makhluk yang tidak berakal sekalipun kebagian rahmat. Apalagi makhluk yang berakal. Itu manusia. Apalagi makhluk yang muslim yang memeluk agama Islam, yang tentu lebih aula lebih utama untuk saling mengasihi. Satu sama lain. Lebih faham bagaimana untuk mengasihi orang tuanya, bagaimana untuk mengasihi anaknya, bagaimana untuk mengasihi pasangan-pasangan hidupnya, dan seterusnya. Ini dengan rahmat yang satu bagian. Berarti terbagi kepada sekian miliar makhluk Bukan miliar lagi mungkin hitungannya ya Triliun, biliun, biliun Nolnya berapa? Antum faham nol tidak? <laughs> Ada seorang teman itu katanya membangun sebuah masjid Cerita-cerita dapat kiriman Dikiranya nolnya enam Dapat sumbangan untuk bangun masjid Ternyata nolnya 9 Ini kalau ngitung salah nol itu Sudah bahaya ini. Jadi entum harus paham nol Angka nol itu penting nah. ya. Oh iya Kalau di belakang <laughs> Kalau di depannya gimana <laughs> Masya Allah fa Singkat cerita Jadi berjuta-juta -milyar, milyar, milyar, Triliun Bilyun ada, ada lagi di atas bilion? Apa? Tidak ada Kalkulatornya jepul Bagian keuangan Allah bagikan Allah bagikan Ini luar biasa Nah Sehingga Ada seorang ibu Menyayangi anaknya Dan tingkat sayangnya berbeda-beda Jadi rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Masing-masing orang itu berbeda-beda Ada yang sayangnya nemen banget Ada yang sayangnya ya Sedang-sedang saja Ada yang sayangnya minim sekali Demikian juga sebaliknya Anak kepada Orang tua, ada yang Gaten, insyaAllah Orang tuanya butuh apa Diberikan Sampai seorang anak Kecil yang mau mencium orang tuanya Itu berarti dari rahmat Kasih sayang yang Diberikan oleh Allah kepada Hambanya Dan itu berbeda-beda Berbeda-beda Orang tua ada yang lebih Memang nyayangi hartanya dibandingkan anaknya. Sebaliknya anak ada yang lebih sayang pada hartanya dibandingkan orang tuanya. <tuh> HP jatuh aja, wah anak itu kebuki. Naudzubillahmin. Naleh. Ini bukti bahwasanya apa? Orang tua itu terkadang lebih sayang kepada hartanya daripada anaknya. Padahal menjatuhkannya enggak enggak sengaja. Demikian pula sebaliknya. Sebagian anak lebih sayang kepada hartanya dibandingkan pada orang tuanya. Lebih suka pada HP-nya daripada orang tuanya. Wajah orang tua enggak dipandang-pandang. HP terus yang dilihatin. Masya Allah. Sekali-kali liburan mahasiswa, Masya Allah. Ya. Udah lama enggak ketemu. Ibunya lama enggak ketemu bapaknya. Dan dia tiap hari di kos-kosan sama HP-nya. Akan tetapi begitu pulang yang dicari juga HP. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Saya pernah belum lama ini kemarin naik kereta api samping saya seorang pemuda. Kemudian kalian tidak seperti itu. Muda tanggung, dalam nah, dunia smp atau sma. Di tangannya ada sebuah hp. Tadinya diam, hp-nya nggak diaktifkan. Setelah diaktifkan, ternyata game isinya. Jadi kepalanya itu mengikuti gerakan hp. Gini. Apa itu? Permainan apa itu? Yang gini-gini itu. Jadi kalau anu belok harus diginikan gini Masya Allah. Begitu giliran Bilang ke ibunya bu tuan. Ambilkan roti Maksudnya diambilkan Pakai tangan kiri Makan pakai tangan kiri HP-nya pakai tangan kanan Tak senggol Mas Kebalik Pegang HP pakai tangan kiri Makan pakai tangan kanan Oh iya pak Kebalik. Maaf lupa Masya Allah Sedih saya lihat seperti itu Seorang ibu ketika mengulurkan makanan Dengan tangan kanannya Diterima dengan Tangan kiri Tidak ada terima kasih Makasih ya bu Jazakilah khairah Maturnumun Inilah kasih sayang yang dibagi-bagi oleh Allah Wada hamba-hambanya Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat di dalam hati kita siapa yang anda kebagian mengurus orang tua diantara anda ada yang masih memiliki orang tua, diantara anda ada yang sudah memiliki pasangan hidup diantara anda memiliki anak, maka kasih sayangi mereka irhamu man fil arudi kasihilah orang-orang yang ada di muka bumi ini yarhamkum man fis sama Niscaya yang ada di atas langit sana Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyayangi kalian Nah, mudah-mudahan Allah Memberikan hati kepada kita Hati yang penuh dengan kasih sayang Terutama kepada orang-orang yang di sekitar kita Allahumma, amin Nah ini Ini hadis yang 420 Ditambahkan oleh al-imam an-nawawi Al Wafiriyayatin dalam satu riwayat dikatakan atau Rasulullah saw bersabda: Inna Lillahi taala mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah memiliki seratus rahmat. Anjalaminha rahmatan wahidatan. Allah turunkan dari sekian atau dari seratus rahmat tadi Rahmat wahida, Satu rahmat Satu bagian rahmat Bainal jinni wal insi wal baha'imi wal hawami Diturunkan dibagi-bagi di antara jin Manusia Baha'im Dan hawam Baha'im Hewan-hewan yang Ternak berkaki empat Dikatakan Bahim bahima Bahimatul an'am Itu karena mereka tidak bisa bicara Buhmun ya, Mereka tidak bisa bicara Seluruh hewan tidak bisa bicara Ada asalnya begitu Kecuali ya beberapa hewan yang Apa namanya ya Burung Itu bukan termasuk bahim, bahimah Walaupun mereka juga tidak bisa bicara Hewan-hewan buas. Tidak termasuk bahimah. Masuknya hawam. Ya, mereka masuk kepada hawam. Jadi bahimah itu kaki empat. Ya, dan tidak bisa mengungkapkan keinginan hati mereka dengan kata-kata. Nah. Itu baham. Kemudian hawam, ya, seluruh hewan yang lainnya. Serangga belalang ya, dan yang lainnya. Nah, jadi satu rahmat itu dibagi-bagi kepada jin. Berapa jumlah jin? Belum ada yang pernah sensus <laughs> jin, ya kan? Banyak jin itu banyak sekali. Demikian juga al-ins manusia sangat banyak. Al-bahaim tentu lebih banyak lagi. Ya, tentu lebih banyak lagi karena mereka adalah konsumsi kita. Ya. Berapa kambing yang sudah masuk ke perut kita ya, kan? Kalau dihitung dari kita kecil ya. Mungkin berapa kilo Daging sapi yang masuk ke perut kita Sapi gede banget masuk perut kita Masya Allah. Ya, kan? Kemudian hewan Hasarat serangga Serangga-serangga kecil nah. Dan yang lainnya pokoknya Wabihah atau fabihah yata'atofun di mana mereka saling ta'atuf, saling membantu, saling menolong, saling mengasihi satu sama lain. Yatarahhamun, saling menyayangi satu sama lain. Wa biha taqiful wahsyu ala waladiha. Dan dengan rahmat yang satu bagian itu binatang buas pun kasih sayang atau dengan, sayang dengan anaknya. Tidak ada selapar-laparnya Harimau Mau memakan anaknya sendiri Tidak ya, ada di, Dia pasti pilih kambing Nah, ya. Ini kasih sayang yang luar biasa Mendingan mati bareng ya, Mendingan mati bareng mereka itu Ini menunjukkan adanya kasih sayang Di antara mereka Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan Allah kemudian menyimpan 99 puluh sembilan rahmat biha ibadahu yaumal kiamah yang dengan rahmat itu tadi Allah akan menyayangi, menyayangi hambanya mengasihi hambanya pada hari kiamat muttafaqun alaih. Wa rawahu muslimun aynan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Min riwayat Salman Al-Farisi Dari riwayat sahabat Salman Al-Farisi Rabiallahu ta'ala anhu Qal Dia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Lillahi ta'ala mi'ata rahmatin Allah memiliki seratus rahmat Faminha Di antara seratus rahmat itu Rahmatun ada satu rahmat. Yatarahamu bihal khalqu bainahum. Yang dengannya para makhluk saling menyayangi satu sama lain. Tisun wa tisun liyaumil qiyamah. Sementara yang 99 disimpan kelak untuk hari kiamat ketika Allah berkehendak untuk menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Wa dalam satu riwayat yang lain Inna Allah taala khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal arda mi'ata rahmatin Sesungguhnya pada hari penciptaan langit dan bumi Allah menciptakan juga rahmat sejumlah seratus. Kullu rahmatin tibaqu ma baina as-samai wal ard Setiap rahmat itu luasnya antara langit dan bumi. Dan langit berlapis-lapis Berarti sangat, bukan langit yang, di, yang kelihatan di atas kita ini terus, sana. Tiba mabayna s-sama' wal-ardi. Faja'ala minha fil-ardi rahmatan. Maka Allah jadikan salah satu itu diturunkan di bumi. Yang tadinya luasnya selangit dan luas langit bumi, kemudian diturunkan ke bumi. Luber. Luber ya. Lebih dari kapasitas, masya Allah. Makanya luar biasa sekali, masya Allah. Fa jalamin hafil arti rahmatan Allah jadikan salah satunya di muka bumi. Fa bihatak tiful wali datu ala waladihah. Dengan satu itu, maka seorang atau para ya, para orang tua, para ibu atau seorang ibu, bisa mengasihi anaknya. Rela untuk tidak tidur Rela terjaga di malam hari Rela badannya kusut demi untuk Ngurusi sang buah hati Tentu kalau ingin merasakan kerjanya ibu Kalau yang sudah punya istri Pas liburan Pegang itu anak Satu jam saja Mulai dari Nyiapkan makanannya Jangan satu jam lah, gak cukup Sambil gendong Sambil nyiapkan makanan Setelah makanan siap Suapi Setelah suapi, bersihkan Setelah bersihkan, coba tidurkan Belum mau tidur, ajak main Itu rasanya badan itu sudah Enggak karuan Kalau laki-laki Makanya Wanita dan laki-laki itu sesungguhnya fisiknya kuat laki-laki tapi mentalnya dalam masalah rumah tangga itu perempuan luar luar biasa. Bantulah mereka kalau panjenengan pas ada di di rumah. Kalau saya sarankan sih ketika di rumah mendingan bantu momong anak gendong. Itu sudah kayak olahraga barbell itu ndak usah olahraga jauh-jauh misalnya ini mohon maaf ya jauh-jauh muter berapa kilo jauh sampai lima puluhan kilo ndak usah udah gendong anak olahraga muter-muter rumah itu langsing tur badannya kekar tuh insyaallah dua jam di sini saja ini sudah masya Allah ini nanti kalau ngangkat barbel berapa kilo biasa lima kilo berapa kali Nah ya kan, anak anda berapa kilo? 12 kilo. Angkat gini terus. Wah en. Ini, ini, masya Allah, begitu turun merpenteng ini. Watos ini. Ganti sebelah kanan, masya Allah. Pingin lehernya keras? Leher beton angkat di sini. Wah ya, gugur-gugur gini. Wis, masya Allah itu olahraga gratis di dalam rumah. Ya. Nah, iya kan perlu refreshing. Kalau refreshing, ajak keluarganya. Ya. Taip, bonceng sepeda, istrinya ikut, anaknya lima gendong api. Wow, ini kakinya mantap. itu. <laughs> ini kan sekedar saran. <laughs> Kalau tidak dituruti juga tidak apa-apa. Ya kan? Tapi yang penting, bagaimana kita membagi waktu. Tatkala memang mereka membutuhkan bantuan, bantu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu kalau sedang di rumah para istri beliau ya kana fi mihnati ahli karena fi mihnati ahlihi dia itu ikut mengerjakan pekerjaan keluarganya apa ya kadang beliau menjahit bajunya sendiri mengangkat air ya, kemudian apa namanya Is, pokoknya mihnat ahli siapa keluarga kerjaan keluarganya apa sih? Kalau ada anak kecil ya berarti momong, momong anak. Ini uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk uh, berbagi kebaikan kepada uh, keluarga kita. Allahumma amin. Taid uh, kita lanjutkan. Ja'alna minha fil ardi rahmatan fiha ta'tiful ta walidah ala waladiha Dengan rahmat yang dibagi-bagi tadi oleh Allah dari satu rahmat aja dibagi-bagi sekian banyak sampai seorang ibu betah sekali nyayangi anaknya betah sekali ngurus anaknya wal wahsyu wat-tayru ba'daha ala ba'd Demikian juga wahsy hewan buas kemudian at-tayr burung itu satu sama lain sayang saling menyayangi. Termasuk antar hewan ya, antar hewan. Yang kalau kita katakan itu simb simbiosis apa? mutualisme. Kita dulu sering ya, kerbau bersimbiosis mutualisme dengan apa? Hah? Jalak atau yang lain burung apa? Burung bangau. Apa burung yang lehernya panjang itu kan? Burung jala. Kalau kalau enggak salah dulu burung apa burung sawah itu. Ya. Itu dulu cuma saya lihat eh, Di gambar buku pelajaran SD atau buku pelajaran yang SMA SMA begitu. Ya ketika saya, saya merakam satu perjalanan kalau enggak salah kemarin ke Bangka itu kosong itu. Saya melihat itu di kenyataan di pinggir jalan jadi ada burung yang itu yang leher panjang itu sedang mendongak di samping seekor kerbau masyaAllah jadi ini yang namanya apa simbiosis mutualisme atau apa Allahualam ini nanti ada lalat di situ kan dia makan masyaAllah saya dekati terbang dia menjauh tapi nunggu kita menjauh kemudian nanti dia datang lagi masyaAllah kalau aku lihat, sesama hewan, sesama hewan, saling menyayangi, saling bekerjasama, tentunya banyak. Kalau di dunia hewan itu sangat, sangat banyak kejadian-kejadian semacam, semacam itu. Nah, faidahkan ayatul kiamah akmalah bihadhir rahmah. Ketika tiba datang hari kiamat, maka Allah sempurnakan rahmat ini. Eh, di sini ada pembahasan yang cukup eh, panjang di antaranya adalah bahawa hadis ini menunjukkan Allah memiliki sifat rahmah Allah memiliki apa? Sifat rahmah, yaitu kasih sayang Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim yang artinya adalah ذات yang memiliki sifat rahmat yang luar biasa luasnya Dan Perlu kita ketahui bahwa Rahmat itu ada yang Merupakan sifat bagi Allah لا تنفقه عن الذات Tidak terpisah dari ذاتnya Allah ada rahmat yang merupakan ciptaan Allah. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi supaya kita tidak heran. kok Allah menciptakan rahmat. Bukankah rahmat itu sifat Allah? Maka kita katakan, Rahmat itu ada yang sifatnya Allah. Dan itu tidak diciptakan oleh Allah. Dan rahmat ada dua ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Rahmat ada dua Ada rahmat yang merupakan sifatnya Allah Tidak diciptakan Karena sifat Allah Sifat Allah berarti Tidak terlepas dari that Ketika kita Mengatakan bahwa That Allah itu tidak diciptakan Demikian juga Sifat rahmat Allah Tidak diciptakan Bisa difahami insya Allah ya Karena al-kalamu anis sifat Kal Kalau kita bicara sifat Allah Itu sama saja Seperti kita memicarakan tentang Zat Allah Maksudnya bagaimana Ketika zat tidak diciptakan Maka sifat juga tidak Diciptakan Itu memang sifatnya Allah Ketika kita tidak tahu tentang Bagaimana Zatnya Allah secara terperinci Kecuali dengan dalil Maka kita pun tidak bisa mengetahui sifat Allah secara terperinci kecuali dengan dalil. Begitu maksudnya. Al kalamu anis sifat, kal kali anis that. Kalau kita bicara tentang sifat, Allah, kalau kita bicara tentang sifat Allah, maka itu seperti kita bicara tentang that Allah. Kita hanya tahu apa yang diterangkan oleh Allah tentang dirinya. Tidak ada akal-akalan. Akal tidak akal bisa mencapai tentang kaifiyat sifat tersebut. Sebagaimana akal tidak bisa mencapai tentang kaifiyat zatnya Allah. Nah, ini rahmat yang pertama yaitu bahwa rahmat itu ada dua yang pertama adalah rahmat yang merupakan apa sifatnya Allah dan itu sifat ghairu makhluk ghairu makhlukah tidak diciptakan oleh Allah yang kedua adalah rahmat yang diciptakan oleh Allah yaitu rahmat yang dibagi-bagi tadi itu yang diletakkan di hati makhluk Para makhluk Allah Entah itu jin Entah itu Jin ada Jin punya rasa kasih sayang Punya Kok tahu Punya nafsu Punya kasih sayang Sehingga ada Kisah-kisah nyata Tentang jin jatuh cinta Kepada manusia Juga ada Makanya hati-hati nih Para pemuda yang Ganteng-ganteng Ya dan pemudi yang cantik pemuda yang ganteng Ganteng ya, semua ini Hati-hati ya, kan? jangan suka senyum-senyum sendiri ya, kan? Kalau senyum pas ada temannya aja Nanti jinnya dikira diajak senyum Ini senyum sama saya ini Sekarang zaman ini masyaAllah zaman yang luar biasa Nunggu kereta bisa ketawa-ketawa sendiri Nunggu kereta bisa nangis sendiri Gara-gara apa? HP lagi lagi HP, masya Allah. Saya lagi lewat tempat tunggu tengok kanan, ya Allah ada pemudanya kakak sendiri. Ini gara-gara HP. Ya Allah mestian. Enam. Wah laku lihal ya, ikhwan. Dan di antara mereka ada kasih sayang, ya menyayangi. Sampai makanya ada kisahnya tayang se seorang pemuda, ya disukai oleh jin wanita. Enam. Bahkan sempat menikah Dengannya tapi karena Melihat bentuk asli dari Jin itu ya ya cantik Masya Allah Cantik Tapi sayangnya Kalau jenengan milih mana ya? Posisi mata kayak gini Apa matanya kayak gini Jadi dia cantik Tapi posisi matanya kayak gini nih. Bukan gini nih. Kalau kita kan tiduran, ini berdiri. Milih mana? Yang, yang cantiknya sedang-sedang saja tapi matanya tiduran atau cantik banget tapi matanya berdiri kayak gini? <laughs> Halo antum, saya tahu mungkin jawabannya. Cantik banget tapi matanya apa? <tid> tiduran. Allahu Allahu musta'an. Jadi, sampai enggak enggak doyan makan, akhirnya udah didatangi oleh ibunya. "Sizin, kenapa kamu kok?" Tampak bersedih, tidak senang dengan pernikahan Dengan anak saya Tidak, pokoknya saya mau bisa Jadi ternyata istrinya itu, itu Karena dari kalangan jin Matanya berdiri Itu mungkin salah satu jenis jin saja Mungkin jin yang lain bentuknya Lain lagi kita tidak Kita tidak tahu Taala Emang ada yang pernah sudah lihat jin? Belum Mudah-mudahan Allah tidak tampakkan pada kita Nah, jadi begitu eh, rahmat ada yang itu adalah sifat Allah tidak diciptakan dan ada rahmat yang diciptakan oleh Allah yaitu rahmat yang dibagi-bagi oleh Allah di kalangan makhluknya, kalangan jin, kalangan manusia, kalangan hewan, orang tua dan seterusnya kepada anaknya. Allahu taala alami as-sab. Dan tentu rahmatnya Allah beda dengan rahmat di kalangan makhluk. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Jelas lebih luas Sebagaimana telah kita bahas Inna rahmati sabakat Ghadabi Sesungguhnya rahmatku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Mendahului kemarahanku Ya, nah, Sangat luas sekali Taib, Ini apa namanya Tentang masalah Sifat rahmat Dan tentu sifat rahmat antara makhluk dengan Allah meskipun namanya sama rahmat Allah memiliki rahmat makhluk juga memiliki sifat kasih sayang rahmat tapi hakikatnya ber, berbeda dan ini berlaku pada seluruh sifat Allah memiliki sifat al-wajih di antara di antara di antara sifat zatiahnya Allah Allah memiliki sifat al anluaja, ini yani wajah. Tugas kita beriman, tidak perlu membayang-bayangkan, tidak perlu bertanya bagaimananya. Kita yakini bahwa, bahwasannya wajah Allah itu sabitat sabitun, benar-benar ada. Ya liku bijalalihi wa abamatihi, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Selesai sudah. Sedangkan wajah para makhluk sama kata kata wajah. Yaliku bid'ah fihi sesuai dengan kelemahan dia ini wajah kita. Nah. Dan menetapkan kata wajah bagi Allah bukan berarti menyamakan dengan makhluk. Nah berbeda antara wajah Allah dengan wajah makhluk. Jangankan antara Allah dengan makhluk. Wong Ya. Antara para makhluk saja wajahnya berbeda. Sama-sama namanya wajah. Di sana ada semut punya wajah nggak? Punya sama nggak dengan kita wajah semut? Beda. Sana ada kucing, ada apa? Ayam, ya. Kemudian ada anjing, ada kambing, ada sapi. Sama-sama wajah. Tapi berbeda Hakikatnya Jangankan perbedaan spesies Satu spesies Homo sapiens Betul homo sapiens Spesies manusia Kita gak bicara urdo Gak bicara genus Gak bicara apa lagi Family Kita bicara spesies manusia Wajah kita Sama-sama namanya wajah Coba tengok kanan tengok kiri Sama tidak? Tidak sama Makanya tidak usah bingung Menetapkan sifat bagi Allah Asalkan itu ditetapkan oleh Allah Atau ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka selesai masalah Tidak ada masalah insyaAllah uh, Ini diantara faidah hadis ini tadi Ya Kemudian e, faidahnya adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai kita ini saling mengasihi. Terbukti Allah menurunkan apa? rahmat e, di muka bumi supaya kita bisa saling mengasihi. Maka berbahagialah bagi seorang muslim yang di dalam jiwanya ada rasa kasih sayang kepada sesama muslim. Kepada yang lainnya Selama dalam batas-batas Syar'i ya Makanya kalau kita nolong orang Itu gak perlu tanya dulu Siapa dia Kalau memang butuh bantuan Segera ditolong ya, Entah itu muslim Entah itu bukan muslim Entah itu manusia Entah itu bukan manusia Kalau memang butuh pertolongan Tolong Jangan seperti saya di awal-awal ngaji ya. Begitu tabrakan jebret Saya sana pakai Motor, saya pakai Sepeda Alhamdulillah Allah masih tolong Saya tidak mengalami apa-apa Hanya sepedanya Apa itu? Namanya apa? Bannya itu Balaknya itu begini bengkok Sementara lawan saya Sepeda motor lebih tidak apa-apa lagi Tapi yang mengendarai itu Tampak apa, e, Semacam apa Sok ya Sok Ketika saya suruh ketemu Langsung tak tanya Apa agamamu Lalu dalam kondisi gitu Tidak usah tanya apa agamamu Emang butuh pertolongan tolong kalau memang butuh kata-kata yang bisa menenangkan dia, ucapkan kata-kata yang menenangkan dia, bukan masalah ucapan selamat ya. Ini beda lagi. Yang baru saja berlalu, ndak? Kalau itu tidak, ya. Tapi kata-kata yang bisa menghibur dia, misal minta maaf, mohon maaf, tadi saya, ndak? Makanya kita ngaji, terkadang kalau belum lengkap ilmunya, sudah langsung apa? Praktek. Saya tanya. Apa agama kamu? Ketika dia menjawab dengan agama yang berbeda Ya sudah, saya tinggal Tidak ada babi ibu saya yang urusi sepeda saya sendiri ya Urusi dia sendiri Jangan seperti saya seperti itu Ya, Rahmat Kasih sayang Kalau memang ada seorang membutuhkan pertolongan Tolong Jangan ditanya Ada orang mau tenggelam, anda pandai berenang Ya kan? Kemudian teriak dulu, eh agamanya apa? Tidak perlu ada tanah longsor, kemudian ada korban. Kita mau tolong. Apa agama mereka? Enggak usah tanya. Butuh tolong tolong. Ada orang korban banjir. Butuh pertolongan. Kita enggak usah pikirkan beda agama dulu. Walaupun kalau memang apa namanya itu Muslim tentu kita lebih apa senang lagi. Tapi kalaupun bukan kita menolong dalam rangka menolong hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mafikulika bi dirubbatin najrul. Di setiap jiwa atau makhluk yang bernyawa ada pahalanya. Di setiap makhluk yang bernyawa ada pahalanya. Kita ingat seorang yang memberi minum air memberi minum makan seekor anjing, pahalanya besar. Naam. Wallahu taala, maka berbahagialah orang yang di dalam hatinya diberi rasa rahmat, kasih sayang kepada saudara-saudaranya sesama muslim dan rahmat kepada kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala entah itu manusia ataupun juga e, selain dari kalangan manusia termasuk dari kalangan jin kita berhati-hati dalam bermuamalah e, apa namanya di dengan kalangan jin di antaranya adalah tidak menggunakan e, tulang untuk Uh, apa? Stijmar atau istinja, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita ini membersihkan diri dengan ketika BAB dengan tulang atau kotoran hewan. Salah satunya adalah untuk uh, karena tulang itu adalah fa'inahuzadu ikhwani kum min al jun. Nah tulang itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan Jin Itu hormat kepada mereka Tidak disebutkan Ilahnya yang jelas Ilahnya adalah sebabnya adalah Karena itu makanan Makanan dari galangan jin Tentunya memberikan kesempatan kepada mereka Untuk memakannya Kalau itu kena kotoran kita tentu Akan mengganggu mereka Termasuk ketika membuang air panas ya, Itu kita ucapkan apa? Bismillah Kemudian kalau kencing jangan Sembarangan, kalaupun mau kencing Di tempat yang Apa namanya Yang terbuka Ya Maka jangan lupa apa Basmalah Ya, Jangan lupa e, Basmalah Supaya tidak diganggu oleh Makhluk-makhluk yang tidak kelihatan Dan kita tidak mengganggu mereka Demikian wallahu Ini hadis ke 420 420 Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita Untuk kembali mempelajari hadis-hadis berikutnya Untuk pekan depan Saya pribadi memohon izin Untuk atau memohon pamit Untuk tidak bisa mengajar Karena ada rentetan eh, Kehadiran dari Syekh Ibrahim Ar-Wahili Hafizullah Ta'ala Dari Solo Besok Senin mulai daurah Senin Selasa, Rabu Kamis Kemudian Jumat Sabtu Datang ke Purwokerto Kemudian ahad di Purwokerto Kemudian malam Senin Berarti ahad malam kayak gini Malam Senin, malam Selasa itu di pondok Tunas Ilmu Purbalingga Dan kami berada di sana Maka kami mohon e, memberitahukan Bahwasanya untuk pekan depan Saya sendiri tidak bisa hadir Di majelis ini, mudah-mudahan bisa Dilanjutkan di pekan-pekan berikutnya Demikian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 8887 dengan format nama pagar kota pagar nominal atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Yogyakarta yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al Hasanah Terban Yogyakarta.